Saudara-saudara demikianlah dari darah biru yang sudah menyampaikan Kita ini kaum-kaum darah merah mendengarkan saja Mas Pangeran, kita sebelum saya lemparkan Eh saya lemparkan, saya aturi k a n c e n g k i a i menyampaikan beberapa、ya. hal mengenai Karena ini harus dirangkai Jadi Indonesia itu belasan ribu pulau Puluhan kerajaan, rakyatnya yang bengal banyak, yang bodoh banyak, yang pinter keblinger banyak, yang minteri juga banyak, dan itu harus dirangkai. Dan yang bisa merangkai itu adalah kekuatan cinta. Tapi itu nanti. Mas Pangeran, ada satu dua hal mungkin yang ingin disampaikan、eh, untuk terakhir mungkin s e k e d a r s e s o n ini sebagai m o t u r m o n g g o Silakan. Hadirnya kemuliaan sebelumnya salam daripada tujuh puluh raja sultan yang bersama kami hari ini di Jakarta. Senaja g memang kami tidak publikasikan. Namun kelihatannya Cak Nun ini tahu bahwa kami bersama di sini dan tadi sangat berdadak sekali. Jadi kami sengaja... Membawa yang masih bisa seger Yang masih bisa melek Yang lainnya sudah tertidur loyum. <SILENCIO>、uh, kalau para hadirin sekalian Yang mempunyakan mengenal Cak Nun Tapi saya kira tidak tahu Siapa Cak Nun sebenarnya Begini <SILENCIO> para hadirin Tahun yang lalu Ini saya cipta sedikit tentang Cak Nun tahun yang lalu itu di peringatan maulut nabi yang dihadiri oleh puluhan ribu pesantren kilai dan di kesultanan alun-alun kesultanan istana kesultanan Pontianak disitulah yang kita katakan m a n a r a n g k a u l o Gusti atau samalah antara raja dan rakyat ブリキャンは、すぐに、プラスタリアン・ブジョイア、イクラトン・クラトン・サン・サン・タパク・ボノ・ド・ブラス、ディラパク・ブノンブリキャッ、クリス、ディガラン・クラディアン・マサラル、ディブリキャン、ポン・アル・タス・ブッ、ディブリス・ルタン・ポンティアナ、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 みんなの声が聞こえます。みんなの声が聞こえます。私たちは、私たちの声が聞こえます。 パワークリシアム パンワスルーのセブンポジーパンヤランクナルソプ a タプラバランガテ p so, kah, satu pertanyaan supaya t i d a k menjadi ト a n j a l a n pada para Al hamba Allah yang di depan kita ini. パンガランクナーソニー、アテラ、ヤンキー、アマナテアドチ、ワシアティ、オレ、アマーホン、ラチャパコプアナイアンタフィムティアラ、ムティアラ、インタン、インタン、サンズ、アンタラ、ウント、メンチョバブル、ジャマザマ、メンチャリ、マニア、コンドニシア、チャラン dirinya sendiri saja diremehkan dan dilupakan. Nah, jadi saya ingin beliau nanti agak sedikit menjelaskan mengenai sedikit proses penyambungan tali itu. Nomor dua, di manakah letak Hamenggubono u w ke-10 dalam soal itu? Kita transparan saja. Oke,、okay, saya minta diingatkan oleh Iwan untuk beberapa poin saya ingin ngambil ilmunya ya teman-teman sekalian. Saya pertama karena selalu disebut menegakkan cinta menuju Indonesia mulia. Jadi pertama harus pakai ilmu Jawa yang saya bukan yang. Jadi kalau dalam Jawa, kalau dalam kebudayaan batin Jawa itu ada tiga tingkat yang akan dicapai oleh setiap pengabdi kehidupan. Yang pertama adalah k a s a k t e n atau kesaktian. di atas kasetan k itu ada yang namanya kamukten itu kalau dalam bahasa Arab itu tingkat mutakin kalau kasetan k itu ya kuat saja dia, kuat, hebat caya gitu ya, tapi kalau di atasnya ada mutakin, dia tidak hanya kuat, tapi dia bertakwa yang nomor tiga yang paling atas adalah kamulian, yang disini disebut menuju Indonesia mulia seluruh yang bisa dicapai oleh demokrasi itu hanya tingkat pertama, yaitu kasetan k ピサキャナティアトラピレイドンジャリパンワサピサキャナティアカヤライアセイヤピサンプリムプルトラパンダラマジサトプランピサキャナティアマンワサイアクセスアクセスプラマジャマジャムセイヤミリプロクルタピドスモアンヤガコワタンケンガコワタニトゥウンドサイプリパリサンアティダマナリカナサンアクムテウンドンダパキャンドゥサキヤンパキャンエルモクプウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ Karena kalau saya pakai ilmu kebal Saya kehilangan sensitivitas Saya tidak bisa merasakan sakit lagi Saya tidak bisa dicubit lagi Sehingga saya kehilangan Interaksi yang paling Laga enak rasa nenek Nama Dan... kebal kamu tumut tulang Nampu nangin Nampu nangin Saya berada di antara orang-orang mulia dengan orang-orang hina. Jadi saya memakai bahasa j i antara i Jadi ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu kemasyuran, h ilmu kekuasaan itu sangat dikejar-kejar orang. Dan puncak demokrasi itu hanya di situ. Demokrasi yang tanpa ilmu adalah satu pandangan yang tidak mampu membedakan k e r i k i l dengan mutiara atau i n t a n Maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai raja dan mengenai demokrasi atau sistem-sistem sistem modern. Tapi itu nanti dulu. Kita ngomong dulu sedikit tentang di atas kesakian t ada kamukten, di atas kamukten ada kamulian. Dan kenduri cinta tidak t a n g g u g t a n g g u h Yang dia cari adalah kamulian. Karena kalau orang mulia, dia lebih sakti dari sakti. オランジャンシュタムリア、イトティタ、ウニャカポワサンド、モブティカンカリプラタニア、ティタインモブティカン、ポワティアサティ、カナティアスティタ、モモマランカンキサティアンディタランディリア。オランジャンマンシェファー、ウニャプラティガツサティアン、ティアテタ、ハンドラクサティアンヤ、シゲティアムジュンキサティアンディア、オンジャンマンチャリチプラナテプラティアザマリア。シゲティンアンダ Apa itu jabatan presiden, jabatan a n g g o t ADP, dan sebagainya. Sehingga kita harus sayang sama mereka, dan kita bantu mereka s u p a y a lebih mandiri. Kapan-kapan. <tuk> ini soal ilmu, saya n gak ngomong negara. Saya ini, ini ngomong soal ilmu manusia. Nah, orang yang kuat, ini tidak ada hubungannya sama baik atau buruk. Jadi orang yang kuat, yang sakti, itu bisa sangat baik, bisa sangat buruk. タピオランヤンマンフ umanguna can gethatian yaunto Manfaat social young laws in the Pungatian Kobadara, ten t h a t r u i i t n a t and i t y Makatia, Akan, m n j a i Mukti, a l d j a a Jadi mukti adalah ketika seseorang lulus menggunakan kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, kemesurannya, dan sebagainya Untuk manfaat-manfaat yang lebih luas Apa dia raja, apa dia presiden, terserah Tapi kekuatannya itu, kesatiannya k itu digunakan untuk manfaat kerakyatan Maka dia akan mendapat kamukten Kamukten itu juga bisa menjadi bahaya bagi diri seseorang Karena ada Bermacam-macam kesombongan yang muncul dalam diri manusia. Kalau orang lemah, begitu dia berlatih jadi kuat, dia di, diiringi oleh kesombongan. Jadi kesombongan itu milik orang kuat, satu. Kecuali yang bisa menghilangkan kesombongannya. Nomor dua milik orang pintar. Begitu pintar kita, sertaannya adalah sombong. Nomor tiga orang kaya. Orang... Begitu kita kaya, kita juga bisa disertai sombong. Nomor empat, orang berkuasa juga bisa sombong. Dan yang paling tidak pernah disangka oleh umat manusia adalah bahwa orang alim itu justru potensi sombongnya sangat tinggi. Begitu dia sudah pakai serban. Begitu dia sudah pakai sajadah. Begitu dia s h o l a h pakai sajadah. ini b u t u serban-serbanan ya yang biasa dibeber di kaya murah ini bucuknya、nah, ya bucuknya ini serban ini ngapain-ngapain bukannya ini, ini digosok waku oke, ya ini nanti kita selawatan bareng-bareng dengan Sulis dengan teman-teman dari Kudus ya atau d a r s e m a r a n oke パピカモクテン、イトキャビションビゲンギタションボラ y マンパラワンキリニャ、s モンソピソ、ロモンソアンポ。 mengklaim apa yang sebenarnya bukan jasanya sebagai jasanya dan kehilangan apa, kehilangan disiplin terhadap proporsi atau presisi m a k o m maksudnya gini kalau anda orang n、NO, u anda orang Muhammadiyah anda orang Ahmadiyah, itu tapi kalau anda sholat Jumat itu kan anda bukan orang NO betul gak? maksud anda sholat terus masih n、NO. u なぜなる Apakah kualifikasi ini termasuk dimensi yang akan diawasi oleh pan-masru wa ma'ala alam? Tapi mungkin tidak ada di dalam undang-undang. Setiap calon kontestan pemilu selalu mengklaim hasil-hasil pembangunan tertentu sebagai hasil dari partainya. Kan begitu. Termasuk presiden. Loh, jadi waktu kamu sholat tadi kamu Muhammadiyah tau. artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi Anda adalah wakil rakyat dan karena hal-hal seperti ini sudah dilanggar habis-habisan, maka yang ada sekarang bukan kedaulatan rakyat tetapi kedaulatan partai atau p a r p o l Mudah-mudahan pada suatu hari Pana w a s l u paling tidak juga memiliki rubrikasi untuk kualifikasi yang seperti ini. Tidak hanya teknis hukum dari Undang-Undang Pemilu saja. Dan saya kira puisi-puisi diisi itu akan bagus banget. Gak banget. j i k e n g i n y a e n a i y u Apalagi sistem politik dengan undang-undang yang masih bolong-bolong Itu membuat kita melanggar hakikat hidup Misalnya Kalau ayam itu mau ditaruh di rumah Mau ditaruh di kali, mau ditaruh di gardu Ya dia ayam Menjeni ayam loh. Tapi kalau Anda masih jadi anggota DPR atas nama Partai Ayam pada saat yang sama Anda sudah pasang gambar menjadi calon Partai Bebek pertanyaannya sederhana ko ni ku bete tak bebek senjelas yo naik pertanyaannya naik ko ni ku asu tak kiri ya naik disini ini yang saya sebutkan, ikat hidup ayam itu kita muliakan dan dia benar-benar mendapat kemuliaan kalau ayam itu tanpa melewati kesaktian dan tanpa melewati kamu k dan begitu ayam kita sembelih, kita goreng, kita makan dia mendapat kemuliaan langsung karena dasar ilmunya ilmunya disini adalah sistem k e m a h l u k a n yang disusun oleh Allah dan itu tidak bisa d i l a n g g a r oleh siapa saja kecuali oleh dirinya sendiri jadi Tuhan itu berhak melanggar aturannya sendiri. Dan kamu jangan marah sama Tuhan. Saya harapku. Kain-kainan k u d e w i tak batal-batal no dewe. Saya harapku, -harap, aku katanya n i l i ponari watu. ya Saya harapku. Terus marimu nukang g u b o kape. Itu batunya ponari itu menyandung zat-zat. Lagi goblokin. h a イトナ a ンシャトウ、イトミンブランウ、イトリピアソーカルパター。あと、イトリピアソー a ルハジャー、ポコ t カンドガムイトジアイロウ、ポコロカンドガム i トジアタスタ a ウ。a ロイムウォンダタン、ムレカテ posisi di t o n g ル、a ンガピ g o k l o バルラブラドリウ a イザジャーザー n イアン。 Ponari itu tidak ada hubungannya sama kesembuhan orang yang berobat. Tidak ada hubungannya. Apalagi sama batu, apalagi sama air. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangankan kok ponari. Nabi Musa itu tidak sakti. Nabi-Nabi tidak ada yang sakti. r a s u l r a s u l tidak ada yang sakti. じゃあ行きたい。<laughs> カラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラのラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ チャリケティカポナリザ、パンアンダー、ハロス、モラニアリキラ、キラチャ、パンアポナリザ、パンアリザ、イエンティ、イエンティア、キャプニアマザ、タパン、キト、チャリケティア、トウムヤマムシア、ティアン、スプランニア、チャリケティア、ソシグニア、アロス、ジャン。 私は2つのアンビルコンバルタピコンボリアンアウトでサムるンビルニアプレッシ k ーがジャンジニアシリーズピケトンコウモリアマカウコウプナフュルモリアトニアダナヘラマチャリトノシアリアンバダマカフワタンツァティラバルサマトウォタンカロセルトゥルキタンダンオランマトゥサムティアスレベタンモトゥルセナンドウィア Tak p a r a n i kamu lari sekarang. Sob, nggak usah berkelahi kita sob, kamu m e s t i kalah. c e p a t lari aja. Melayu temen loh. Lari bener. Nggak、so, usah berkelahi sama saya, nggak usah. Coba、so, kamu lari aja sekarang. Dan karena dia bingung sama kalimat saya itu、so, lari bener s、so. e h シャープでパッジャーマンシータンアカワトのシャリアンケイチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチ Yang agak membutuhkan perjuangan itu adalah kemukten atau kemuktian. Disiplin bahwa kalau Anda punya kelemahan, Anda jadikan kemaslahatan. Anda punya kekuatan, Anda jadikan kemaslahatan. Miskin atau kaya, tetap produksinya kemaslahatan. gitu、loh. Terkenal nggak? Terkenal tetap produksinya kemaslahatan. Itu namanya orang yang berhasil mukti. Nah, kalau kemuktiannya ini sudah dicapai, maka dia akan masuk ke tingkat e k s a n kalau dalam Islam, Islam iman e k s a n itu ya, i s a n itu masuknya gini kemuliaan itu artinya anda tidak wajib tapi anda melakukannya, di k doang ini mulia dia tidak punya k e w a j i b a n a p a a p a terhadap anak muda di kampungnya tapi dia lakukan itu, dia keluarkan uang banyak, dia sediakan tempat dia bergaul sama mereka, mendidik mereka dan seterusnya, itu dia bukan kewajibannya Ini salah satu cara supaya dia mau masuk ke depan nanti. Kau <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> bisa lihat ya. Jadi, itu yang dimaksud Indonesia Mulia, kan? Yang maheran. Artinya, teman-teman ini, tidak perlu menunggu kuat dulu untuk berbuat mulia. Tidak perlu menunggu jadi anggota d p r dulu untuk berbuat mulia. Kemuliaan adalah, ketika Anda tidak berkewajiban... ファイヤーシャパシャパ、アンダマウンブラキュキャニア、イトナしニアムリア。ファイヤーニングアロアンドネシアム n ア、フ i ルフンルンドネシアムリア、イトプラティエンテンジョーファミル、エンテンジョーフエンテンジャニア、キャニアンダスダムノムキャニアキャニアキャニアキャニアキャニアキャアキャアキャニアキャニアキャニ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 n gak g bisa muncul, begitu saja dari otaknya n gak g bisa, itu karena ada penggaraan elektromagnetik di atas hubun-hubunnya dan di depan d e n g k u l n y a ya oke、okay. nanti tingkatnya baru ilham, kalau anda khusyuk khusyuk itu apa? khusyuk itu adalah takut ta watafakuh kalau bahasa Arabnya m o h o n m a a f jadi anda gagang kacang anda khusyuk menguasai dunia kacang sampai anda betul-betul mengerti kacang jadi misalnya saya kerja penggemukan sapi ya b a n i musik o p i a s i d a p a apa tidak -apa, apa, apa ya b a n i b u s i k o p i a s ya dia sedang menganggarkan musik ya tidak masalah ya b a n kalau yang g i t u p anggarkan g u n a r s o baru saya cemas sih k a itu k e m u u s kalau orang b a n y a k punya kekuatan langsung, dia akan diatasi dengan kekuatan, gitu kan? m e n a m a h a n a s itu menambah kegembiraan anda kan? Itu tergantung caranya mempawangi n a n cara mempawangi tanya Pangeran Gunarso Khusus cerama h mengenai mawangi dan Mawangi rojo-rojo Oke Pasti n y a s aja Ilham f a d i l a h Mauna Karoma Di atas itu baru Kualifikasinya namanya wahyu Tapi itu kapan-kapan ya、okay. t u Nomor dua Setelah kemuliaan Buat sekarang ini ada beliau-beliau para raja, ada pangeran, guna r s o a d a anda semua, ada demokrasi, ada p a n w a s u ada KPU, ada s d y ada JK dan、eh, ada Megawati dan JK. Saya kurang setuju n y a Megawati sama JK, saya setuju n y a Megawati waktunya survei. Pasti. <tuh -tuh. So, <tuh -tuh. Saya rasa begini saya. <tuh -tuh. Tapi ngomong itu, kalau m Gubernur. サイトシンセアミル・エル e ニアのマスカリアンキニ。 Kita ambil dulu dari dari penciptaan kecil-kecilan. Kan Tuhan itu kan cuma menciptakan tiga makhluk. Satu, eh dua makhluk. Satu makhluk kemungkinan, satu makhluk kepastian. Yang lahir dari kepastian adalah juga kepastian, yang lahir dari kemungkinan adalah j u a kemungkinan. Jadi kalau nalaikat, itu makhluk pasti. ya Jin. マガチンジャンマンシャティジャパンアプロンティーンとプリスクシンの analysis プリスティアテレスバゲンヤティアマガキンドリジンダトパキンドキニニニガママキャナキタマノシアティタマラカトラマラカトラマラカトラマラカトラマラカトラマラカトラマラカトラカトラマラカカトマラカトラママラカトララマラカトラマラカトラマラカトラマラカトラマララマラカトラカナアンダチンジャマノシアラマガキタプリスクシーンドリ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 Artinya dibanding pengalaman peradaban kita dengan kerajaan itu ribuan kali lipat waktunya dibanding pengalaman kita dengan republik. Gitu ya. Ini mohon diingat-ingat bahwa ini kita masih o k p l a g ini masih demokrasi baru lah ya. Pengalaman aslinya kita i t u dengan kerajaan. Jadi mari kita kembalikan ke pertanyaan universal dulu sebelum nasional. Siapa yang yakin bahwa demokrasi pasti benar anggap tangan? Yang yakin 100% bahwa demokrasi i t u mesti benar. Anggap tangan? Artinya dia mungkin saja dia salah. Berarti? Betul? Tapi juga saya harus tanyakan. siapa yang berani bilang bahwa raja dan monarki pasti benar gak ada juga itu bukti bahwa anda makhluk kemungkinan kita selalu punya reserve jadi kalau kita menjalankan kerajaan mari kita terus berdiskusi kalau kita sekarang menjalankan republik, demokrasi, parpol dan pemilu tetap harus menyediakan ruang diskusi, jangan lampas itulah p u n d i r i cinta j a m ini baru u m u r belum 70 tahun loh. jangan g n jangan GR, jangan GR ini i n i t u h 70 tahun sudah tidak pernah terbukti kok bahwa dia benar kok jadi kalau suatu hari ada apa-apa kemudian kita kembali kepada sistem yang bukan demokrasi saya tidak mengatakan demokrasi itu demokrasi itu bagus tapi dia hanya satu jari-jarinya agama dan satu dari jari-jarinya peradaban masa silam jangan dipikir masyarakat mandar misalnya masyarakat Bugis, masyarakat Sunda itu kalah demokratis daripada o r d e Reformasi masyarakat Sunda dulu itu memiliki sistem demokrasi yang luar biasa masyarakat bulu kumba kacang itu memiliki demokrasi yang anda semua kalah, anda demokrasinya paling sesama manusia, gak peduli sama pohon マリカとルーナレモヤンキタスウジャープティモクラシティングアラームインデリスウピエティモクラシティングリジンダゴミザネガロ、シュクカチ a ン、モミレ、カパラシ e クイトウ、サマリアン・ロスウォーラー・ロスウォーラー・トゥローンド・マラ t ド・カムシティマティナティマ、ナカナマンシア、プロット、チトマシャチャー、チトマシャチャー、サマプロマジャープリカン。 n gak g b i s a diputus kan, gimana akhirnya Rasulullah mengatakan, udah serahkan onta saja pokoknya lepas itu satu onta, s i l a k a n onta itu kemana begitu, onta itu duduk disitu masjid l e s d i this akhirnya masjid Nabawi itu adalah tempat berhentinya onta cuman yang anda tidak pernah pikirkan adalah, Rasulullah ini jangan d i b i k i n menyerahkan pada onta dia itu sedang mengetahui apa fungsi onta Onkah itu kalau berjalan pasti Kesumber air Maka Rasulullah Sebenarnya sedang melakukan satu Pemetaan verifikasi ekonomi Jadi p e r b a n g u n a Islam sejak awal itu Adalah karena kepercayaan atau Trust di bidang ekonomi Rasulullah itu seorang e k s p o r t i r Importer, d i r e k t u r utama Konglomerat yang namanya Koti j a c o o p o r a t i o n k a m p u Saya sama kiri Kanjeng Insya Allah bulan akhir April akan menuju tempat di mana Rasulullah berkantor untuk ekspor impor pada waktu itu ya, Di daerah Basra di s i r i a Kami akan keliling Timur Tengah bulan April, bulan Juli ke Eropa Timur Itu semua perniagaan Indonesia ini juga p e r i n t e s n y a sesungguhnya adalah syarikat j a g a n Islam Jadi perniagaan itu penting Cuman jangan meniagakan sesuatu yang seharusnya tidak diniagakan. Dagangnya dagang korupsi, dagang k a p u r barus, dagang t e r a r i s loh, Itu loh. Bukan memperdagangkan sesuatu yang seharusnya kita hormati. Kayak beliau ini kan jimat sekarang. Ibaratnya agak ini agak. Lo agak itu nggak mungkin anda bawa masuk ke WC, ya t a n Itu etika saja, roso saja, tes saja gitu Nah orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana intan mana Karena demokrasi kita tanpa ilmu, tanpa pendidikan yang cukup Dan tanpa dibantu oleh pemahaman-pemahaman yang lain Nah jadi teman-teman sekalian Saya tidak mengatakan bahwa raja-raja perlu kita hormati Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi Pasti harus kita teruskan Tapi mari kita belajar kembali Mbok tanya sama orang Inggris Kenapa sih kok masih kerajaannya kok dihormati Mbok tanya sama orang Denmark Kenapa sih kok kerajaannya tetap dihormati Dan diletakkan pada posisi yang Proporsional dalam konstitusinya Itulah yang belum ada di Indonesia Konstitusinya tidak memiliki Kecerdasan antropologis Tidak memiliki kecerdasan Kebudayaan dan k e r a g a p a n Untuk meletakkan beliau itu dimana akhirnya kita ini makan makanan yang s e p o n g di dalam NKRI ini karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang dari masa silam kita buang semua karena cara b e l i kita, cara b e l i k i r Belanda itupun Belanda yang datang disini bukan kerajaan Belanda p e j a g a n yang namanya VOC company Itu <tuh> oke、okay, ya Nah, kalau kita kembalikan ke NKRI, dulu sudah kita pernah sebut waktu di Pontianak juga bahwa Indonesia ini berdiri di atas lima pilar. Satu, rakyat, nomor dua kaum intelektual, nomor tiga tentara, rakyat Indonesia yang menjadi TNI, ABRI, polisi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatan adat, kekuatan masa silam, kekuatan kebudayaan lokal, local wisdom, genius. ya, Nomor lima, kekuatan agama. Selama ini yang memerintah hanya diantara dua, yaitu kaum intelektual dan angkatan bersenjata. Rakyat tidak pernah memerintah, kerajaan tidak pernah diperhatikan. Kekuatan agama hanya ditunggangi untuk s u a t u w a k t u bikin fatwa. <tuh> Kalau pasti pernah. Fatwanya juga aneh. fatwa tentang tai sapi tidak berfatwa dengan sapi kan begitu berfatwa tentang bau g e n t o t tapi tidak berfatwa tentang apa yang dimakan oleh si p e n g e n t o t berfatwa tentang golput tidak berfatwa tentang pemilu, tidak berfatwa tentang pemilu apalagi berfatwa tentang demokrasi mestinya berfatwa dulu mengenai NKRI Republik, baru berfatwa tentang demokrasi, baru berfatwa tentang pemilu, baru ada produk ジャ<タ>ッジメンあかまなじとんがん、ジャ<タ>ッジとんがん、いままエンマー、ジャ<タ>ッジとんがん、いままエンマー、ジャ<タ>ッジとんがん、いままにてあいり。 kita membiarkan pada malam hari ini setiap orang memproses untuk menghitung kembali kenapa sih kok batu itu kalau dicari-cari kok terus j e b o l ada emasnya memang ada bedanya atau emas sama batu biasa demokrasi dan e g a l i t a r i a n i s m e tidak mau mengenal itu tapi jangan lupa kita harus punya dimensi lain untuk mengenal itu ya n g memang semua orang sama memang semua s a m a t a p i びたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたび m びたびたびた a た a たびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたび u びたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびた ya memang sama tapi tidak sama n び h tidak sama ini yang tidak dikenal oleh しかし、私はそれを知りたいと思います。 raja イト、マハラチャ、アル r リ、マリコル、n g ィバカ、g ィア t チャ、i ャ a チャ、カルマイ a キテ a マシ、yang b e r ヤマナラチャ、ヤマ、ルトハナチャ、ラチャ、ト tapi tuhan menciptakan umatnya hambanya berdasarkan dirinya Jadi ketika Israel disuruh membuat model mengenai ciptaan manusia, disuruh bikin simulasi, tanya sama Tuhan terus bagaimana ini manusia? Iya,、yes, kayak saya lah, kata Tuhan gitu. Akhirnya Cipil bikin apa? Israel bikin itu, manekin terus, jadilah i w a n itu. Nah, teman-teman sekalian, siapakah raja kalau menurut Tuhan di dalam Islam? Raja adalah orang yang アリムウェイピーはシャーチャーサー、ノムアロフマナファティーャーチャーャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチ b e d a n y a ruang di sini sama di situ di keraton Pak Kubuana itu apa? Kwan Kue Kunoan, ngejak n g e d e a n ya. Itu loh, itu d a m b a h s a Arab disebut wasyada. Jenak merasakan sendiri kegan a itu. g a i b itu apa sih Mas? g a i b itu jangan di, jangan g a i b itu. Mas, saya mau Mas jelaskan. Mengingini kok bisa nguling di sini? Kan nguling, jelaskan. Tidak bisa kan? t a k bisa y a Itu namanya g a i b gelombang, gelombang itu ya bagaimana? Ayo guys ya, ini naik ongkos jual mesin sebuah otentik bahwa sudah ada enam bupati sampai hari ini yang berani secara resmi menolak kehadiran presiden ke daerahnya. dan presiden tidak bisa berbuat apa apa dan tidak bereaksi apa apa. loh, kalau presiden bisa tidak Diterima d i sebuah daerah, terus... l a e n g y a l ngini n caranya <SILENCIO> Iya gitu Itu bagaimana? Pantas saya mengurusi pasar turi Surabaya itu Tidak pernah jadi Karena kalau saya naikkan gubernur ke gubernur Dia bilang itu urusan wali kota Kalau saya naikin ke Degakir Dia bilang itu sudah urusan lokal Ada otonomi daerah Saya bilang ke presiden Ya masa urusan wali kota Kota mati aja ditanyakan ke saya ini negaranya mana nih oh ternyata ada negara Surabaya yang berkuasa adalah wali kota Surabaya dan dia karena PDIP dia bisa tidak taat kepada presiden yang d e m o k r a t kan begitu teman sekalian p a d a u kita kembali ke yang tadi kalau sudah jadi wali kota apakah kamu masih PDIP kalau kamu sudah jadi presiden apakah kamu masih d e m o k r a t tidak ハハハハハ スカランと。 m は m b u a、ah、t s a さい。 Itu yang membuat saya, ya, t a k u s h u t i air. t a k masuk kekerasan itu harus kita, harus kita, a p a namanya, p e n a h kembali. Kan lebih baik saya pukul, k o daripada saya hina bapakmu? Betul, Mas. Bapakmu jenis c o a w a b a n n y a nama siapa? Jawabannya? p a s i a p a s i a p a n n y a j a b a n a j n y a j a a b a ファンにしておくわれ。あなたの人間、モンディアンダー、フォクルンザマザー、リバダサヘンダー、アドニフォトネパパムタイトル。テテキャラさん、イトピーチャーパチャ、フィシキティチャーパチャ、ロファンに、ロムジェフォグアニト、カラオカカラサメトモムクル、オランティン、ジュナポレド。 私は toys れを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見 a けたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけた。 ごめんなさい、あなたはまだ行きたいなさ。 私のお礼なり、マセモレナピー、マレナピー、マレナピー、ママウナ n ー、チンジャータ、ダラ a シアン、ウラピー、サカウキタ、ウランダウン、バケツワタン、ジェリウランダウン、リンジャーマン、ウランダウン、リンナピー、アタチリ、ウンドロスウォーキタ、ナニカンプルサマー、ヘティー、フォーティー。 ピチャー、ウマッシュプリー t ルネカランカラワン、ハナチそのインドネシア、ヤンキー、キ o トウ、n ハナチャ、ティ a ング、オラサマー、ウハナチャ、ティギトウ、インド。 nggak apa-apa sampai disitu orang Madura itu sangat berani sebagai pelaut tapi sangat takut kalau soal a n g k a s a jadi ketika dia jadi menwah di sebuah kampus antara lain di kursus terjun tayung mampus j a r i m aduh, aduh, aduh terus dia bilang sama Allah ya Allah kalau saya selamat sampai di bumi saya boleh betik saya s e m b i l i n ayam m i s a l a y a menengai g e l o r a パリザンマジュー Uh, pokoknya begitu lihat sapi-sapi saya Sapi-sapi-sapi Akhirnya sama kompanannya d Disorong, terjun sekarang、uh, Dia hampir pingsan Tapi alhamdulillah masih bisa Nyopot talinya dan p a y u n g berkembang dia selamat sampai di bumi m e s e m m e s e m d i c o p o t c Mesipun r e e m k saya gak s e n d l a i sapi Mau apa kamu Jam berapa s a m a n gak tau h n i sekarang Jam 12 Jam 12 もうやあまりやはり。おばちゃ a のような子もたくろん や, や, やはり や, や, や, や, や, やはり や, やはり や, やはり や, や,、ja、やはり や, やはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやハビやはやはりやはりやはりやはもやはりやはりははりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはははははははははははははははははははは Uh, lagunya ini kalau tadi c a l o n b i l a n g i n i forum yang tidak dianggap kira-kira lagunya emang menuju ke arah sana maksudnya kalau misalkan kita ini tidak dianggap ya biarkan kita sendiri gitu tinggalkanlah kita sendiri lagunya judulnya Dauni Bawa p ya <laughs> Dauni Tinggalkan aku sendiri Biarkan aku sendiri、oh. Maksudnya Maksudnya Tinggalkan biarkan aku Bercinta dengan k e k a s i h k u Biarkan aku mengungkapkan rinduku yang membara、oh, Ali Ali. Kalau memang kamu gak mau bersama denganku untuk memuji ketasiku Ya jangan kau usik aku gitu Jangan kau usik aku dan tinggalkan aku sendiri Tapi ketasiku itu tentu kan b u e caneng Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah salallahu w alaihi wa sallam Dan Rakyat-rakyat yang lemah Rakyat-rakyat yang miskin Papa yang merasa terpinggirkan Betul ya Cak n e n e Betul Makanya <laughs> jadi pas banget lagunya bang. Dauni Terus Nogak Rabi t e m a n a n